Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Wala Sayyidina Muhammadin Fi kulli lahdatin abada Adada ni'amillahi Wa ifdalih Allahumma akrimna Fi nuril fahmi. Wa akhrijina Min matil wahmi Wa iftahlana Ababa Rahmatik Wan Wanshir Alina Hikmatik Ya Rahman Rahimin Allahumma inna saduka Fahman Nabiyin Wahidzal Musalin Wa Malaikat malayikatil al muqarrabin Allahumma agnina bil Ilmi, Wa zayyinna bil hilmih Wa akrimna bil taqwa Wa jambilna bil afiyah Ya Rahman Rahimin Rabbana Aminah, menladung ke rahma, wa alimna, menladung ke ilmu, Subhana la ilma lana, illa ma alam tana, inna ta al hakim, Sallallahu ala sidaina Muhammadina, wa ala alihi wa sabbihi wasallam. Subhanallahumma hamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya al-masalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli hajma'in Garma alifu hafidhahullah nafana bihi wa biuluma fidara ina amin Sampailah kita pembahasan haji Berkaitan dengan kewajipan-kewajipan Haji. Amal haji langgar wajibat tuh Sedangkan kewajipan-kewajipannya ada enam. Jelaskan pada pelajar yang lalu bahwasanya. Pekerjaan haji itu terdiri daripada tiga pekerjaan. Yang pertama rukun, yang kedua wajibat, dan yang ketiga adalah sunan. Kalau rukun ditinggalkan maka tidak sah, kalau wajibat ditinggalkan maka sah tapi wajib, dam, sedangkan kalau sunnah sunahnya ditinggalkan tidak berkaitan dengan apapun. Sedangkan wajibat di sini yang harus dilaksanakan dan jika tidak maka dia kena dam. Yang pertama adalah kaunul ihram minal miqat. Hendaknya ihram itu dilaksanakan dari miqat. Jadi ihram itu adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Itu ihram namanya. Sedangkan mikot, mikot itu adalah tempat kita berniat. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, sedangkan kita berasal dari luar haram atau afaki namanya, dari penjuru dunia, Maka nanti ketika kita berniat haji, boleh dari rumahnya, dari negaranya, boleh dari jidah ketika dia itu pertama kali sampai di Saudi Arabia. Akan tapi nanti akan mendapatkan kesulitan dikarenakan dia sudah harus Melaksanakan larangan-larangan itu Atau menjauhi larangan-larangan haji Jadi kalau bayangkan kalau seumpama Tanggal 9 Zul Hijjah yaitu Waktunya wukuf di Arafah itu masih tinggal Satu bulan misalnya Berarti satu bulan dia itu Harus menjauhi segala larangan-larangan kepada Jama'ah haji Nah oleh karena itu Biasanya mereka itu melaksanakan niat itu setelah berada di Saudi Arabia gitu. Dan mikot Yang ada Bermacam-macam Jadi misalnya seperti kita Dari Indonesia Mikotnya itu adalah Yalamlam Sedangkan yang Melewati kota Madinah Maka mikotnya Bir Ali ada juga Mikot Zatugaran dan lain sebagainya Nah maka Mikotnya Afaqi Yaitu orang yang tinggal di luar Haram Makkah. Ahlu Masjidil Haram itu maksudnya 84 kilo dari, dari Ka'bah Masa Fakoser itu termasuk Ahli Masjidil Haram Sedangkan Ahli Masjidil Haram Mikot Hajinya itu adalah dari tempatnya dia berada Nggak perlu pergi ke tempat mikot-mikot yang ada Nah, di mana dia berada, di situlah mikotnya Mau keluar rumah, dia langsung niat Atau lebih baik lagi ketika dia mengendarai kendaraan Mau berangkat, itu niat Jadi beda antara mikot haji sama mikot umroh Kalau mikot umroh, bagi mereka yang ada di dalam Ahli Masjidil Haram itu harus keluar ke Tanah Halal Fem Ketan Dan lain sebagainya Hudeybiya nah, Tapi kalau Afaki Sama saja Umrohnya itu sama saja Yang berbeda itu adalah Kalau dia Ahli Masjidil Haram Maka Mikotnya itu harus keluar dulu Ke Tanah Halal Kalau Umroh tapi kalau haji langsung dari tempatnya dia berada keluar langsung niat itu. Terus itu yang pertama. Nah, kalau sumpahnya dia itu melewati mikot tanpa dia berniat maka dia kena dam harus menyembelih kambing nanti. Kecuali kalau dia kembali lagi ke mikot niat lagi baru nggak kena dam atau gugur dam itu. Tapi kalau dia teruskan Maka dia kena dam Karena harus tempatnya niat haji atau umroh itu Sebelum sampai ke mikot Atau di mikotnya Jangan sampai lewat mikot Kalau sudah lewat mikot Baru dia niat Maka hukumnya kena dam Yang kedua Dan ketiga Adalah romi nah, Romi sini 2 dan 3 Karena ada romi Uh, jumrah Akobah saja Ada Rami Al-Jimar Al-Thalas Jadi pada Malam 10 Malam lebaran itu Ketika jamaah Haji berangkat Berduyun-duyun dari Arofah Menuju Muzdalifah Lalu ke Mina nah, Itu apa yang dikerjakan oleh mereka Ada yang langsung dari Muzdalifah Ke Mina Untuk melempar Jumrah Akobah ada yang langsung dari musdarifah menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ifadoh, tawaf rukun itu. Nah, Romi yang pada malam haji itu, malam liria haji, itu namanya Romyu Jamratil Akobah. Jadi satu jumrah saja yang dilempar oleh jemaah haji. Kalau sudah lempar itu, kemudian memotong rambutnya berarti telah selesai tahallul awalnya. Nah, gitu. Atau Langsung ke Mekah Tawaf Kemudian Sa'i dan mencukur rambutnya ah Berarti selesai sudah Tahlul awalnya nah, Dengan melaksanakan dua dari tiga Yaitu Ronhat Romi Halat Tawaf nah, Kalau sudah melaksanakan dua Daripada tiga ini Maka berarti dia telah mendapatkan Tahlul awal Tahlul saninya setelah Nafar Nah gitu Ya, jadi setelah nafar awal atau nafrah sani, nah, itu berarti selesai sudah pekerjaan haji semuanya. Nah, jadi Romi di sini, Romi pada malam 10, yaitu jamrah akobah saja, itu termasuk wajib. Harus dilaksanakan. Begitu pula, Romi terhadap jimar yang tiga itu, jumrah akobah, jumrah Ustaz sama Sugroh, ah, semuanya itu harus dilempar sebanyak tujuh kali lemparan. Fem? Jadi ini semua adalah simbolis, bukan yang sebenarnya. Maksudnya ngelempar itu apa? Ngelempar setan. Sebagaimana Saidina Ibrahim AS, dia itu melempar kepada setan ketika membujuki dan membisiki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk tidak melaksanakan perintahnya Al, Allah dilempar. Nah, maka di sini disunah, disunahkan juga untuk melaksanakan pelemparan. Nah, jadi Nabi Ibrahim melempar di tiga tempat, maka kita juga disunahkan untuk melempar di tiga tempat pula. Jadi yang semacam itu jangan kita katakan tidak ada artinya, ada artinya seperti malam. Lebaran kita hanya diperintahkan Untuk melempar jumrah akobah Berarti kita melempar jumrah akobah berapa kali? Empat kali Satu kali pada malam lebaran Tiga kali pada hari-hari tashrik Yaitu tanggal 11, 12, 13 Kalau ambil nafarshani Kalau ambil nafar Awal berarti cuma tiga kali Jadi Semua pekerjaan yang ada di dalam ibadah haji itu mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar. Dan hikmah yang terkandung di dalam kita diperintahkan melempar jumroh. Itu maksudnya adalah supaya kita benar-benar sadar, benar-benar tahu sebagaimana kita melempar itu kan dalam keadaan nyata, di alam nyata kita lempar. Fem, bahkan banyak di antara orang awam itu disangkanya ngelembang lempar setan sungguhan. Sehingga ada satu orang pada waktu itu ustad pergoki atau dia memergoki ustad, gitu, karena dia dalam keadaan yang marah seakan-akan dan lari cepat dari jauhan, tiba-tiba mendekat pada ustad dan dia bertanya mana iblis, gitu. iblis kabir, Fien, Katanya Iblis yang besar itu, nah, jadi banyak orang awam itu sangkanya seperti itu. Padahal tidak, itu cuma monumen saja. Jadi ada sebuah batu, ya ada sebuah lubang dilempar. Yang penting masuk ke situ. Nah, tapi hikmah yang terkandung di situ adalah sebagaimana kita diperintahkan untuk melempar seperti pelemparan yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Iblis pada waktu itu maka kita juga diperintahkan. Untuk apa? Mengenang dua hal. Yang pertama, kita mengenang Nabi Ibrahim. Bagaimana cara kita mengenangnya? Cara kita mengenangnya itu adalah, Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi Ulul Azam. Termasuk lima Nabi yang paling mulia, lima Rasul yang paling utama. Nah, akan tetapi, dia pun digoda oleh iblis. Dia pun tidak selamat daripada tipuan dan godaan iblis. Apalagi kita, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita faham bahwasanya ternyata iblis itu pada zaman Nabi Ibrahim, itu mungkin anak cucunya masih tidak terlalu banyak ya Tapi sekarang lebih banyak lagi gitu Karena sekarang setiap manusia berarti satu setan Lain setan-setan manusia yang sudah mati Lain lagi setan-setan yang dulu-dulu oh, Jadi setan sekarang lebih banyak Daripada jumlahnya manusia nah, Karena setan itu panjang umurnya jadi paling panjang umurnya makhluk Allah siapa? Setan. Terutamanya siapa? Iblis gitu. Selain para malaikat yang ada gitu, tentunya. jadi mereka itu, iblis dan para malaikat itu adalah manusia eh, makhluk-makhluk Allah yang paling panjang hidupnya gitu. Sampai pada waktu Allah memerintahkan Sayyidina Israfil untuk Meniup trompetnya itu Ketika di tiup trompetnya Semuanya akan meninggal Di saat itulah puncak kesengsaraan ib, Iblis Nanti kita bisa Ngeledekin Iblis Kalau kita selamat dari Iblis sekarang Kalau tidak selamat ya kita kumpul Sama Iblis Al-Azubil Al hmm, Oleh karenanya Apa pelajaran yang harus kita Ambil dan harus Kita renungkan dari pelemparan jumlah itu. Supaya kita paham. Oh ternyata setan itu ada. Bukan cuma dongeng. Bukan cuma yang ada di televisi itu. Di sinetron itu. Jadi benar-benar nyata dalam tubuh kita itu ada setan. Ada hawa nafsu. Nah, kalau kita sadar. Bahwasannya diri kita itu. Dimasuki. Oleh musuh kita yang bernama setan. Bahkan Nabi SAW. Menggambarkan kepada kita Setan itu bisa masuk ke majrodam Tempat mengalirnya darah Masuk ke dalam jantung kita Masuk ke dalam hati kita Itu setan Mempunyai kemampuan semacam itu Nah kalau kita sadar Aksalkan sadar saja Bahwa kita ada musuh di sini Maka kita akan waspada Sama seperti misalnya Kita diberitahu bahwasanya kita akan diserang oleh para begal misalnya Begalnya itu datang dengan sepeda motor seribu Jadi seribu begal berarti siap di luar sana ah kita kan akan waspada siap-siap kita Semampu kita untuk membentengi diri kita Supaya kita selamat dan memerangi mereka Nah itu kalau tahu Kalau diberitahu Kalau sadar kalau ada musuh tahu enggak sadar Maka dia akan lalai dia akan lupa, maka dengan mudahnya musuh-musuh itu akan memenggal kepala kita. Dengan mudahnya musuh-musuh itu akan mengalahkan kita. Begitu pula iblis dan setan itu serta kroni-kroninya. Jadi kalau sompama kita itu mau selamat daripada tipuannya, daripada godaannya, kita harus sadar dalam diri kita itu ada setan. Hem, ah. Yang ketiga pelajaran yang harusnya kita petik adalah kenapa kita harus melempar dengan kita menggunakan tangan kita dan batu untuk melempar dan meletakkan di dalam lubang yang tersedia itu tujuannya adalah kita harus melawan jangan diam kita harus melawan nah, karena bahasa setan itu sudah dijelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran Inna syaitan alakum Aduamubina Jadi dia itu musuh yang sangat jelas Bukan samar Bukan tidak nyata Nyata benar Kenapa kamu jadikan teman Kenapa kamu ikuti dia nah, lah. Jadi setan itu Selalu menjanjikan Untuk kalian dengan Janji-janji yang tidak pasti Janjian-janji yang bohong, karena dia sendiri sengsara hidupnya. Jadi mengenaskan, wajahnya jelek, hitam, menakutkan. Ya, dia iri sama kita. Nah, oleh karenanya dia tidak mau sengsara sendirian, maunya sengsara juga orang lain. Sama seperti sifatnya orang mukmin, orang mukmin yang sejati itu tidak mau senang sendirian, tapi yang lainnya juga ingin senang juga. Nah, itu sifatnya orang mukmin. Nah, ini sifatnya iblis seperti itu. Jangan aku saja yang sengsara. Yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Tapi aku akan bawa seluruh manusia supaya menemaniku. Itu maksudnya. Sumpahnya dia seperti itu. Jadi ini serius. Bukan softah. Ini serius. Jadi Iblis itu sudah bersumpah. Maka kamu tidak akan dibiarkan. Kamu akan dibiarkan. Kamu tidak betar di pondok. Kamu akan dibiarkan kamu itu tidak senang di pondok Kamu akan dibiarkan tidak melakukan segala macam peraturan di pondok Supaya apa? Supaya kamu keluar terpental dari pondok ini Itu maksudnya, tujuannya nah, Jadi kalau kita tahu, oh ada musuh Kita harus melawan, melawannya bagaimana? Nah, sampai di, diibaratkan, digambarkan di dalam pekerjaan haji itu dengan kita melempar nah, Jadi apa maksudnya? Nah, jadi kita melempar itu kita serang dia Jangan nunggu kita diserang. Kita serang dia. Nah, jadi harus membedakan. Ini serangan dari setan. Ini serangan dari hawa nafsu. Kita harus membedakannya. Bagaimana caranya? Mudah. Kalau ada sebabnya, itu dari setan. Kalau tidak ada sebabnya, itu dari hawa nafsu atau cinta dunia. Nah, itu musuh kita semuanya itu. Hawa, nafsu, cinta dunia, iblis. Itu empat itu musuh kita. Jadi sebelum mereka itu. Menyerang kita, kita serang. Serang bagaimana caranya menyerang mereka? Gampang. Serang dengan perut yang kosong. Ah, jadi mereka enggak punya kekuatan. Sebagaimana kata Imam Ali Zainal Abidin, "Idza ja'atil ba'd, idza ja'atil batn syabi'atil a'dha. Wa idza syabi'atil batn, ja'atil a'dha." Kalau perut ini lapar, maka semua anggota badan jadi kenyang capek mau gini begini, enggak kuat, enggak mampu dia. Kenapa? Dia lemah. Tapi sebaliknya, kalau dia itu kenyang, maka semua anggota badannya jadi lapar, mata pengen ini, tangan pengen ini, kaki pengen ini, itu maksudnya. Itu diantara serangan yang harus kita serangkan kepada mereka, senjata kita itu. Yang kedua, banyak zikir. Yang ketiga, kita harus tahu dengan konsep-konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya. Faham yang zagon naka setan nufus taat bilahi mana setanir rajim. Jadi bisikan setan langsung kamu katakan, auz bilahi mana setanir rajim. Habis, selesai. Kamu ucapkan Allah sampai habis nafas kamu. Terbakar itu setan. Kenapa? Karena setan itu sebenarnya tipuannya dan godaannya itu lemah. Cuma kalau kamu lebih lemah, ya kamu akan termakan. Nah, supaya kita enggak lemah bagaimana iman itu? Iman itu adalah markasnya dan tempatnya dalam hati. Iman itu harus dikuatkan supaya kita menjadi orang yang kuat. Kalau kita kuat, lemah itu, yang lemah itu siapa dia setan enggak bisa mengganggu kita. Tapi kalau iman kita lemah, maka setan itu akan bisa mempermainkan kita bahkan seperti yang diceritakan oleh seorang setan kepada seorang wali Allah ketika bertemu di tengah jalan ada setan dalam keadaan telanjang hanya dikatakan di tangan kanannya itu ada ada debu di tangan kirinya ada madu maka ditanya eh tan kenapa kamu telanjang ya habis kenapa aku harus pakai pakaian kamu enggak malu pada mereka-mereka semua betapa aku malu Orang mereka itu mainanku seperti anak kecil tu main bola, ku tendang sana, tendang sini, tu. Mau kamu dipermainkan setan? Suruh ini, iya setan. Suruh ini, iya ha itu. Jadi budanya setan, mau? Jangan mau katakan kepada diri kamu, enggak, anak enggak mau ikut setan, gitulah. Namanya aja setan, gitulah. Jelek banget namanya itu. Bihin marah dia, biarin, Bikin marah. Jangan takut. Kenapa? apa? Inna kida syaitanika na. Kita lemah, gitu lemah. Kita itu lebih kuat, harusnya seperti itu. Nah, ngerti nggak? Jadi itu yang pertama harus kita laksanakan. Nah, kalau kita sudah bisa mujahada, mujahada itu dengan apa Dengan berbicara? Jadi kita itu selalu ketika ingin bertindak sesuatu pasti ada bisikan-bisikan. Misalnya apa? Seperti tadi itu setan itu? yang bawa sesuatu di tangannya ditanya sama wali allah itu ngapain kamu bawa itu iya aku bawa debu itu di tangan kanan untuk aku bawa ke majelis majelis taklim aku taruh di mata mata mereka biar kelilipan ngantuk jadinya nah, itu yang sekarang yang ngantuk-ngantuk itu kalah sama setannya itu hmm? yang nggak ngantuk alhamdulillah termasuk yang kuat hmm. nah, itu kenapa dibikin ngantuk iya Karena orang yang tidur di majestat Salim itu enggak bagus. Menjauhkan dirinya dari keberkahan. Setan maunya supaya dia itu enggak berkah. Enggak bahagia hidupnya. Itu loh maksudnya. Mau kita seperti itu? Enggak mau. Terus? Yang di tangan kiri kamu apa? Tangan kiriku itu ada madu. Untuk apa? Aku bawa ke tempat-tempat yang lalai. Lalu aku berikan ke mulut-mulut mereka. Sehingga nikmat. Jadi enggak terasa waktu itu cepat banget lewatnya. Tapi kalau di sini siap waktu liat jam, liat jam, liat jam. Padahal jamnya salah gitu. Nah, nah ya kan? Nah, itu setan itu. Nah, jadi dilawan. Nah, caranya membedakan antara bisikan setan dan bisikan hawa nafsu dan dunia, cinta dunia. Jadi cinta dunia itu dia musuh. Iya, musuh. Siapa sih yang gak senang? Melihat handphone yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, laki-laki yang ganteng, dan sebagainya. Pemahai itu adalah cinta dunia. Itu musuh kita. Terus gimana cara melawannya? Jangan letakkan dalam hati. Dunia itu terlalu rendah untuk diletakkan dalam hati kita. Jangan. Di hati kita jangan letakkan dunia. Dalam hati kita letakkan Allah dan Rasulnya saja. Orang tua, jangan di hati. Anak kita, jangan di hati. Semuanya jangan di hati kecuali Allah dan Rasul. Bas. Nah, kenapa demikian? Kalau terjadi sesuatu berkaitan dengan mereka, maka kita tidak akan terbawa dengan hal-hal yang dapat merusak hati kita. Jadi sama seperti begini. Ketika orang tua kamu meninggal, kamu menangis kan? Menggerung-gerung dan sebagainya kan. Nah, kenapa? Karena kamu taruh dalam hati. Nah, begitu pula. Mereka-mereka yang kita cintai. Nah, kalau dunia kita cintai. Letakkan dalam hati. Hilang. Dicuri orang. Ditipu orang. Wah, nah, maka dia itu akan meluap-luap. Marah-marah. Sampai dia itu lupa. Bahwasannya dia marah-marahi. Karenanya itu. Sesuatu yang sangat tidak berguna. Dan tidak berharga di sisi Allah. Maka dikatakan dunia. Namanya dunia. Kita harus ditingatkan dengan namanya. Apa artinya dunia? Satu yang rendah. Harusnya sesuatu yang berharga itu jangan dikalakan rendah, dong. Fem, Antum punya mobil, Sat. Iya, mobil. Mobilnya apa? Fortune. Kasih nama, Sat. Iya. Namanya apa? Cacing. Hina banget. Ngapain Sat kasih nama cacing? Enggak, dong. Kalau itu dia berharga, Sat kasih nama seperti namanya Nabi Al-Qaswa. Dul-dul dan sebagainya. Itu kan nama kendaraannya Nabi. Nah, bererti apa? Kita akan menghargai itu namanya. Tapi ini dunia itu tidak dihargai oleh Allah Taala. Dia apa kan dunia? Sudah tahu dunia. Tahu dunia. Ya kayak cacing tadi. Mem. Nah, kamu cacing taruh di kantong? Di kantong saja nggak mau. Apalagi di hati. Kan aneh itu. Jadi banyak keanehan dalam diri manusia itu. Ya. Sesuatu yang rendah diletakkan dalam hati. Sesuatu yang mulia, nilainya tidak ada duanya, tidak diletakkan dalam hati. Jadi letakkan dalam hati hanyalah Allah dan Rasulnya Selain daripada Allah dan Rasulnya Hanya di tangan kita Makanya antara doanya para Awliya adalah Allahumma ca'al dunya nafi fi aizina la fi kulubina Ya Allah Jadikanlah dunia kami itu di tangan kami Bukan di dalam hati kami Nanti apa? Kita keluar mudah Kalaupun terjadi apa-apa Cuma itu sebatas di tangan Kita tidak susah kita tidak tergoyahkan keimanan kita. Kenapa? Tidak ada dalam hati. Nah, itu maksudnya. Nah, bedanya apa? Antara itu semuanya, bedanya itu adalah kalau ada sebabnya, itu dari setan. Kalau tidak ada sebabnya, itu dari cinta dunia, hawa, atau nafsu. Nah, jadi hawa sama nafsu itu bedanya. Kalau hawa itu lintasan yang masih dalam hati, nafsu pelampiasannya. Lintasan itu juga musuh. Pelampiasan ketika melampiaskan itu juga musuh harus dilawan. Nah, jadi nah itulah perbedaan antara bisikan godaan setan dengan hawa nafsu serta cinta dunia. Nah, jadi misalnya apa? Contohnya begini. Kita lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada satu orang jalan lewat di depan kita cepat-cepat dia itu berlalunya enggak nyapa enggak apa langsung timbul. Itu orang tuh gimana sih? Masa dia lewat depanku enggak pakai nyapa enggak pakai apa? Ah ha, itu setan jangan diikuti. Kita kan kasih tahu pada hari Selasa pagi kemarin kita harus husnud. Husnudzon. Ah jangan kita mengartikan kecepatan jalannya dia itu tidak hawil bagi kita karena sesuatu mungkin saja dia kebelat Menceret dan sebagainya ya kan, masa kita itu harus tahu urusan orang, urusan kita aja banyak yang perlu dikorek dalam diri kita untuk kita evaluasi kemudian kita ambil hikmahnya nah, oleh karena itu maka kita kalau sudah tahu bahwasanya ternyata kita mempunyai musuh maka kita akan waspada tapi kalau kita tidak tahu, ah itu berbahaya pada kita jadi pastikan dalam diri kamu itu ada musuh, sehingga apa Ketika kamu bertindak suatu tindakan, ingin berucap suatu ucapan, pasti ada dua bisikan di situ. Bisikan apa? Ada yang mencegah, ada yang melarang. Bisa jadi yang mencegah malaikat, bisa jadi yang melarang adalah malaikat. Nah, lihat. Mana yang benar? Yang bertolak belakangan dengan agama yang mana? Kalau bertolak belakang dengan agama, pasti itu adalah setan. Tapi kalau menyuruh sesuai dengan ajaran Nabi, ah pasti itu adalah malaikat. Tapi yang pasti... Mudah untuk dimengerti sebagai tanda adalah kalau berat kita laksanakan itu dari Allah dan Rasulnya. Berarti dari malaikat yang membisikkan kita itu. Malaikat itu disayang ya. Malaikat itu disayang, dia membela kamu dia. Jadi menangkan dia, jangan bikin dia itu memukul kepalanya. Ya ikut setan lagi, ya gitu. Dari bikin, ya mukul kepala siapa? Setan. Nah, jadi biarkan dia sengsara, udah jelek sengsara lagi, biarkan mampus lu masuk neraka gitu. Paham? jadi jangan ikut-ikutan kepada saya setan. Wal mabid bimuzdalifa walaulahdatan ba'dan nisfi minallailatindahr. Kemudian yang keempat, kewajiban haji itu mabid bimuzdalifa walaupun sebentar setelah tengah malam. yang kelima wal mabid biminamukdamul lail minayalitasyrik. Yang kelima, kewajiban haji itu adalah mabid di Mina dengan kadar waktu yang lebih banyak pada malam-malam Tashrik. Dan yang keenam terakhir adalah tawaf wada bagi mereka setelah melaksanakan, merampungkan haji dan umroh, ketika akan pulang ke negaranya dia wajib tawaf wada. Kalau dia tidak, tidak melaksanakan ini semua yang disebutkan maka dia berkewajiban untuk, untuk, untuk membayar dam. Wa mamtarakasy'a minha sahajuhu walazimahud dam wa 'alaihil ismu in lam yu'zar. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari yang disebutkan tadi, maka sahajinya tapi wajib dia membayar dam. Dan juga dia menanggung dosa kalau semama tanpa uzur dia laksanakan atau dia tinggalkan. Akhirnya kita minta Allah Taala semoga kita dipermudah oleh Allah Taala untuk menjalani semua syariat Allah Swt dalam agama ini dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menolak bisikan goda godaan daripada setan hawa nafsu dan cinta dunia dan semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan al akhlakul karimah dan semoga semua di antara kita terpilih untuk menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW ala hadinya wa li kulli niyatan salihah wa la